m e e e e Hei, udah? Udah? Halo Gya. Halo Mari. Uh, sebelum uh, saya dan nanti teman-teman juri menyampaikan pendapatnya kita i n g i n tanya. Apa yang kamu bayangkan,、uh, apa interpretasi kamu terhadap lagu ini? Uh, lagu ini kan menceritakan tentang seseorang yang sudah mempunyai anak dan dia bersyukur. Yang dia rasakan di lagu ini sih、uh, lebih keperasaan terharu dan bahagia. Oke.、Okay. Okay. Jadi ini sebuah perasaan ungkapan kebahagiaan tapi disampaikan dengan sangat indah sekaligus berat. Belum, belum. Belum. Langsung cerita mengenai lagunya. Iya belum. k a n dia. Ini、Kian. jadi sesuatu yang sangat indah tapi disampaikan dengan indah dan sekaligus berat dan sulit oleh Stevie Wonder.、Betul. Sangat dihargai interpretasimu membuat lagu ini menjadi lebih light.、Eh, menjadi lebih ringan. Yang mana itu jadi salah satu ciri dan kekuatan kamu. Kepolosan dan ke... Ya kepolosan itu kekuatan kamu.、Tuh. Tapi Gea... Tapi Gea... Ada beberapa... eksekusi yang agak meleset, ya, agak meleset. karena kamu sudah sampai di babak sebelas besar ini harapan kita tentunya tinggi terhadap kamu. dihargai keberanianmu mengambil resiko untuk menyanyikan lagu yang sulit ini, dihargai juga usahamu menginterpretasikan, tapi mungkin malam ini bukan penampilan kamu yang terbaik. ya, itu ya Gea. Next-nya,、uh, kalau memang menyanyikan sebuah lagu dengan interpretasi yang total berbeda, tolong benar-benar dipersiapkan dengan sangat matang sampai kamu sendiri merasa sangat yakin bisa menaklukkan lagu itu. Oh iya, catatan sedikit dari saya dan tadi dipastikan juga oleh、uh, Maya, di bagian akhir tadi, ketika banyak improve, mulai banyak meleset ya nadanya, ya hati-hati, oke?、Okay? Oke?、Okay? Ngomong di mic, oke、okay. oke.、Okay. Eh,、uh, g a a kamu kan tau ya? Ini yang bikin laguan k Stevie Wonder ya. Di Stevie Wonder ini pengen ngasih tau bahwa ke, ke dunia, bahwa anaknya cantik, i s n t s h e lovely. Dia, dia menyenangkan dia, menyenangkan, dia menyenangkan, dia mengagumkan, dia cantik. Tapi kan bawa ini n g g a k kayak gitu. Coba kamu ganti liriknya dengan "anakku lucu". Coba kamu cerita "anakku nah, bukan dia, bukan lucu". Bukan ya, bukan y a coba "anakku、bencana. lucu".、Nih. Tapi harus ada dynamic yang menceritakan bahwa... Anakku ini lucu banget. Bukan yang anakku lucu. Bukan seperti itu. Ngerti gak? Coba kamu ulangi lagi part di depan tadi tuh gak enak banget. Sumpah datar banget dan gak menceritakan liriknya Stevie Wonder. The... Kamu bilang bahwa dunia bahwa eh ini dia ini lucu banget loh. Gitu lah. Isn't she lovely? Pales. Isn't she wild? どこで Jadi harus ada penekanan lirik-lirik dimana kamu menekankan lirik itu lebih, lebih yang jelas gitu loh. Kalau aku bilang, misalnya gini. Al itu ganteng, biasa、yes、aja dong. Tapi al itu ganteng, beda dong penekanan ganteng. Atau misalnya apalagi pokoknya kamu harus tau h lirik, kamu pelajarin lagi lirik-lirik sehingga kamu me ketika kamu storytelling kepada liriknya k a m u dengan pendekatan yang tepat. dan falasnya hari ini kamu super parah banget. Ghea, iya kak. Jika mau ngomong ya, jadi kamu a u ngomong. Aku mau p u t a r p u <laughs> t a r Oke,、okay, abis aku ya. Ghea, mungkin、uh, ini lagu adalah lagu yang kelihatannya simple. tapi besar sekali. ini Arman malah nggak ngomong. dia mau ngomong tapi terakhir. oke、okay, oke、okay, nggak apa apa. silakan silakan. jadi mungkin untuk lagu-lagu seperti ini itu、um, kita udah amat sangat nyaman dengan not-not yang ada di lagunya gitu. tinggal rasanya. jadi nggak semua lagu memang cocok diganti-ganti dan akhirnya esensi lagunya jadi hilang. Gitu, kalau aku menurut aku kamu, suara kamu tuh sudah unik. Aku sebenarnya menunggu sekali kamu nyanyiin ini, karena menurut aku ini cocok sekali dengan suara kamu. Tapi tadi eksekusinya memang tidak maksimal kalau menurut aku. Jadi kamu mulai, kamu sweet, kamu cute, tapi mulai rasanya dikuatin lagi dan、uh, improve-nya itu memang harus hati-hati sekali. Karena suara tipis kamu memang punya, kalau suara tipis itu memang punya banyak sekali kesempatan untuk jadi pici. Beda sama nyanyinya power. Itu yang aku tadi juga bilang sama Jody. Sama, kamu juga tipe suaranya tipis. Kayak aku, aku juga tipis. Jadi gampang pici. Nah itu mungkin salah satu masukannya adalah... ...mungkin kalau rasanya lebih masuk kamu ngerti meaning lagunya... ...kamu bisa lebih hebat lagi tampilnya. ya Kang Arman gimana?、Uh, itu versi bad newsnya ya. <laughs> kalau g u a justru melihat dari sisi good newsnya. Kalau g u a Oke,、okay, s i l a k a n Good newsnya adalah, terlepas dari f a l a s dan teknis yang tadi dibahas oleh ketiga juri kita yang keren-keren ini.、Uh, buat gue, Gea adalah seorang yang tahu kemampuan dan warna vokal dia diri sendiri. Gue sama Judika pernah menjuriin dia, di RCT juga, dengan format acara yang berbeda. Boleh disebutin gak? n Gak g usah. n Gak g usah, oke.、Okay. Pokoknya di sini juga. Dia langsung ke depak, baru berapa, be ah gak berapa besar malah ya, Ya Gea. Baru berapa, ah masih audisi lah anggap gitu, Udah di karena dia... Disitu di situ belum, belum d a p a t gimana sih gue cara teknis vokal, warna. Dia mungkin mempelajari masuk Indonesian Idol, saya m a Judika aja sampe a gak tau bahwa ini gaya yang dulu ikutin disini. Terus dia bilang,、ehm, Kang masih inget gak s a y a Baru saya inget, oke.、Okay. Nah buat saya dia ini terlepas dari tadi falas dan sebagainya. Justru k a l a u gue ngeliat h dari sisi yang lain adalah dia bisa masuk ke anak-anak sekarang dengan lagu Stevie Wonder ini kekinian banget kalau buat gue. Kalau buat gue. Menceritakannya bukan soal anak, menceritakan. Kalau buat gue entah mau anak mau atau apa. Ibu, tapi、iya. tadi dengan suara dia dan gaya dia dan kemampuan vokal dia bisa masuk ke anak sekarang dan akhirnya mencari ini lagu siapa sih? Agar、ah、nyanyiin lah kalau buat gue. Good news sih kalau buat gue. Oke、okay, terima kasih kang、mm, Arman.、Iya.